Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wa illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin Majelis al ulama al-fudulah, majelis al asadida al ibu-ibu, hadirin-hadirat, jamaah tafsir ribat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran yang terdahulu. Kita membaca surat al-kalam, yaitu dengan terjemahan yang diambil dari Departemen Agama Namun keterangannya saya nukil, saya cuple Secara ringkas dari kitab At-Tafsirul-Waqihul-Muyasar Karangan Syekh Muhammad Ali As-Sawbuni Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini Menjadikan ilmu yang bermanfaat Dan juga berbarokah dan tak lupa mudah mudahan kita senantiasa diselamatkan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, Amin. Bapak-bapak dan ibu ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum menginjak pelajaran surat al qalam pada ayat 46 hingga akhir, maka perlu saya terangkan terlebih dahulu bahwa. Ini ayat sudah sampai agak nyambung maksudnya ya. Sampai tentang pemberitahuan, pemberitahuan bahwa tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah, menyampaikan ajaran Allah, yaitu menyampaikan isi dari ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah. Beliau banyak mendapatkan Tentangan dan tantangan. Tentangan itu ya ditentang. Ada orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Nabi. Heh, ya, namanya tentangan. Contohnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka sangat antipati kepada dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentangan. Ada pun tantangan. Nah, itu ada dua hal. Ada kalanya tantangan itu adalah tantangan yang datang dari musuh. Berupa uh, ancaman fisik. Ya? Jadi Nabi Muhammad itu saat kala berda'wah menyampaikan Islam itu juga mendapatkan tantangan fisik. <tuh> Karena itu ada di zaman Nabi itu ada beberapa peperangan yang diikuti di Nabi. Namanya perang itu pasti tantangan fisik. Ya? Sudah maklumlah. Bahkan Nabi pernah mendapatkan ancaman dengan dihunuskan pedang di depan Nabi dihunuskan pedang itu namanya tantangan fisik belum lagi beliau dilempari dan kalau beliau masuk ke kota To'ef itu pernah dilempari batu sampai terkena uh, kening beliau dan percucuran darah dari kening beliau itu namanya tantangan fisik ya kalau tentangan, ya ditentang. Dengan bisa, dengan ini, tidak kepercayaan. Tidak ada hal yang diambil dari Nabi. Bahkan Nabi itu tuduh. Tiduduh sahir, ya tukang seher, buku, nubillah, dan segala macam itu tentangan. Kalau tantangan, jadi tantangan fisik itu pertama. Kedua, tantangan bagi diri Nabi. ya Tantangannya begini. Apakah Nabi mampu? Tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk menyampaikan segala apa yang diturunkan oleh Allah itu dengan sempurna kepada umat Islam, maka Nabi mempunyai sifat Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ini tantangan, tantangan secara kejiwaan. Apakah Nabi putus asa atau apakah Nabi tegar sehingga Islam ini bisa tersebar? Eh, namanya? Tantangan yang non fisik tapi tantangannya adalah tantangan skala perskelul, ya ini nabi juga dapat tantangan karena itu bisa diambil manfaat dari hal ini bagi siapa saja umat Islam yang rajin ya menyebarkan agamanya Allah itu satu atau rajin memelihara ibadah kepada Allah Swt. Ini juga ada tantangan dan tantangan. Di masyarakat ini ya Maksudnya juga menghidupkan masjid Taklim Atau menghidupkan musallah Menghidupkan masjid Menghidupkan madrasah Pokoknya segala sesuatu itu ada hal Ada tentangan ada Tantangan ya Kalau tentangan ya mungkin Dari orang-orang yang misalnya ini masjid ya Terus ada orang munafik Yang tidak suka dengan Suara-suara adhan, suara-suara zikir -suara Tidak suka maka mendapati tentangan. Ada apa kamu azan keras-keras? Ada apa kamu ngaji? Ada apa kamu bikin majelis taklim? Ini telinga bikin apa namanya? Bikin pusing aja telinganya. Telinganya pusing ya. Bikin apa telinganya? Dising, berisik. Telingaku berisik jadinya gara-gara kamu mengadakan ini kegiatan-kegiatan. Namanya -kegiatan. tentangan. Ya itu tentang. Ada juga yang tantangan mungkin terjadi tantangan. Tantangan secara fisik diancam. Nah, tidak tahu, ada suatu kejadian misalnya kamu kalau akan melanjutkan pembangunan masjid itu, oh, tak pentung kamu ya istilah apa namanya? Wah, tantangan secara fisik dan lain sebagainya itu gambaran ringkas. Tapi juga ada tantangan dari diri sendiri. Mau enggak aku ya melanjutkan pembangunan masjid? Mau enggak aku memakmurkan Muslah maukah aku berjamaah aktif di muslah ini tantangan non-fisik bagi kita tergantung masing-masing. Ya, yuk juga aktif pengaji mau ndak aku hadir pengajian enak mana ya di rumah nonton TV dengan hadir pengajian ini namanya tantangan secara non-fisik itu setiap umat Islam pasti akan mengalami yang demikian nah, khususnya mereka yang peduli terhadap Kelestarian agamanya. Bisa ya? Mudah-mudahan kita dijadikan masyarakat yang tegar. <tuh> mengikuti Baginda Rasulullah SAW. Walaupun beliau mendapatkan tentangan dan tantangan. Tapi beliau tegar. Beliau tegak. Sampai detik ini Alhamdulillah Islam menjadi tersebar. Dan sampai kepada kita. Berkat Nabi kita adalah seorang yang tegar. Beliau tegak. Beliau benar-benar pegang prinsip. Ya, Setik amanat atau beliau fatonah. Inilah yang menjadikan beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga demikian, Allahumma amin. amin. Baik, ini ayatnya saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum ajron fa hum min mughramin Ini pertanyaan ya. Pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Artinya ataukah kamu maksudnya ya Rasulullah meminta upah kepada mereka? kepada umat itu lalu mereka diberarti dengan hutang sehingga umatmu itu berat untuk membayarmu karena engkau minta bayaran itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya jadi apakah Nabi Muhammad itu berdawanya minta gaji gitu loh Mas atau tidak? Nah sekarang kan banyak tantangan dan tentangan, tentangan dan tantangan ini banyak bagi orang-orang yang berdakwah ya kalau tentangan ya sudah ya sudah tadi saya ceritakan tapi tantangan tantangan sudah yang pertama a ah, sudah selesai ini yang terakhir ini tantangan bagi dirinya sendiri ada orang yang berdakwah sekarang ya tapi kalau nggak diberi uang muka tidak mau jalan kan musim sekarang ini ya dah musim dah di tv kan ada kan jadi kalau apa namanya mau dakwah ngundang harus perspotnya berapa ya ini Nabi dikatakan oleh Allah Subhanahu Wataala, ya Rasulullah, amtaz aluhum ajron. Apakah kamu meminta upah kepada mereka? Fauh memogrami muthkalun sehingga mereka merasa berat dan merasa punya hutang kepadamu. Kalau mereka tidak bayar, gitu maksudnya. Apakah itu yang kamu kerjakan? Pasti jawabannya ti tidak. Dalam ayat yang lain. Allah juga apa namanya, mengajari Nabi Muhammad s.a.w. Kul kul la yasalukum alihi ajran illal mawadda tafil kurba. Katakanlah ya Muhammad. Mereka atau engkau itu tidak diperintahkan oleh Allah meminta upah kepada umat. Tidak ada upah uang itu tidak ada. ya? kecuali umat itu haruslah mencintai keluarga Nabi itu yang diperintahkan harus cinta saja cinta kepada Nabi cinta kepada para istri Nabi cinta kepada putra-putri Nabi cinta kepada anak cucu Nabi itu aja yang kau pantas kau minta dari umat kamu tidak perlu ya Rasulullah ya Muhammad ya Habibullah Minta uang, tidak perlu. Kamu berdakwah demikian, kamu minta ini, ini enggak. Itu bukan tugasmu. Tugasmu adalah menyampaikan, wahyu Allah. Dan kalau engkau ingin minta bayaran, mintalah kepada umat Islam untuk mencintai dirimu. Mencintai para istrimu, mencintai keluargamu, anak-anakmu, mencintai cucu-cucumu dan juga mencintai para sahabat yang telah membantu banyak atas dakwah yang kau lakukan ya Rasulullah, itu maksudnya ya nah, sekarang kalau ada pertanyaan gimana, kalau misalnya ini, ada orang berdakwah ya, ada orang berdakwah setelah berdakwah dia diberi sama masyarakat ya sedikit hadiah, entah itu berupa makanan, entah itu berupa hadiah barang dapat itu buat uang, boleh enggak diterima. Oh, boleh. Tapi tidak minta. Tidak mentarget nanti kalau aku ceramah di sini berapa kosku? 5 juta katanya. Enggak gitu. Itu bukan sifat dai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi assalamualaikum apalagi sampai 50 juta dan berjuta-juta. Sekarang kan musim ya. Iya, musim di TV itu kan banyak itu ya? Kelasnya sekian, kelasnya sekian. Nabi enggak ngajarin kayak gitu intinya. Ya, eh, Nabi tidak ciri kayak gitu. Bahkan Al-Quran pun melarang Nabi semacam itu. Ya, eh, tapi suatu saat salah seorang sahabat Nabi tak kalah diutus oleh Nabi bersama kawan-kawannya, sahabat yang lain datang ke suatu tempat ingin berdakwah menyebarkan Islam. Kemudian orang ini kebetulan sampailah di suatu perkampungan yang di kampung itu ada kepala suku, ada kepala suku. Nah Adatnya di suku tersebut, ini kalau ada yang sakit biasanya datanglah ke dukun-dukun. Ya ya zaman itu sih maklum. Nah, suatu saat sahabat Nabi ini yang diutus oleh Nabi belum sampai masuk di kampung itu mereka masuk uh, di suatu tempat kemudian sholat beribadah. Karena jamnya sudah sampai. Kebetulan salah seorang dari suku yang akan didakwai itu melihat, wah, ini ada orang asing kok lagi menyembah Tuhannya. Lagi apa? Menyembah tuannya itu dengan sholat. Maka si nah, orang kampung itu berkeyakinan pasti orang ini doanya kepada Tuhannya dia itu manjur. Ya, terserah Tuhannya itu apa terserah. Wong namanya belum Islam gitu ya? Manjur pasti maka datanglah orang kampung itu ke salah satu sahabat yang sholat ringkas cerita si orang kampung mengatakan, pak bisa gak kami minta tolong karena kebetulan kepala suku kami itu lagi sakit sudah berobat kemana-mana kita panggilkan dokun dari mana-mana kok tidak manjur barangkali engkau yang nambah ini bisa manjur yang obati. karena tak lihat engkau kok Asyik beribadah kepada Tuhanmu. Kata sahabat ini, langsung baik. Berangkatlah sahabat ini ke tempat kepala suku. Ya? Dah. Setelah itu, sahabat ini minta diambilkan air putih. Wae, dutu kampung aku minta air putih. Ya? Nanti aku akan doa di situ, nanti minumkan gimana untuk kepala sukumu yang lagi sakit. Nah, setelah apa? Eh, diambilkan air putih maka ulis sahabat ini dibacai surat al-Fatihah. Dibacai surat apa? Al-Fatihah. Maka itu para kiai biasanya kalau ada orang ya minta Pak Yai minta obatnya Pak Yai, anak saya sakit, diagungkan apa? air putih kemudian dibacai surat al-Fatihah dengan niat-niat agar diberi kesembuhan. Kemudian ditiup kan gitu ya. Itu ajaran sahabat itu. Bukan ngarang sendiri itu. Ajaran sahabat. Nah setelah itu oleh sahabat ini diberikan kepada siapa? kepala sukunya diminum. Subhanallah setelah diminum itu sembuh. Ya sembuh. Maka orang kampung yang anggota suku tersebut mengatakan. Wahai Bapak itu yang obati itu. Alhamdulillah bukan Alhamdulillah ya belum masuk Islam ya salah saya belum masuk. Terima kasih pak, terima kasih gitu ya. Ya. Kalau gitu Sampean minta hadiah apa Dari kami Kata sahabat ini mengatakan perhubung kami Dari kelompok ini, dari sahabat-sahabat Yang lain ini, lupakan kami Minta bayaran kambing gitu. zaman dahulu kala kekayaan Orang itu dihitung dari berapa jumlah kambingnya Satu orang bisa punya 500 kambing Ya, seribu kambing Kemudian ya beberapa riwayat Ada mengatakan dua ekor kambing dikirimkan Ya sudah ini ambil saja. Kalau cuma sekedar kambing aja Satu dua tiga nih kasih Sudah Akhirnya uli sahabat tadi itu dibawalah Ke teman-temannya yang lagi Sholat ya persiapan dakwah Kaget ini Teman-temannya Hei kamu dari mana ini kambing Kenalan di sini gak ada kok kamu sudah dapat kambing ini Gimana kamu Kemudian ceritalah Sahabat yang ...mengobati kepala suku tadi. Setelah itu para sahabat mengatakan... ...yang lainnya mengatakan gini. Loh, ini hukumnya boleh apa enggak ya? Boleh enggak kita menerima ini? Kamu kan berdoa. Ya, kamu kan berdakwah dengan doa. Boleh enggak kamu, kita menerima... ...hadiahnya ini? Akhirnya mereka bingung. Baik kalau begitu kita pulang dulu... ...ke Madinah. Menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu... ...beliau sampai di hadapan Nabi... Cerita lengkap, jawaban Nabi demikian. Ya sudah engkau sembelai saja, aku minta sampilnya. Aku minta sampilnya. Apa sampil? Kaki itu ya. Ternyata bukan sekedar halal. Nabi tidak mengatakan, ya halal tidak. Justru Nabi ingin makan sampilnya. Berarti apa? Berarti boleh menerima hadiah tatkala dia berdakwah. Ya tapi minta ongkos sekian jumlahnya dengan target-target yang memberatkan itu bukan ajaran Islam. Jelas ya? Bukan ajaran Islam. Baik. Am indahumul ghaib fa hum yaqtubun. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? begini ini kan ceritanya sebelumnya itu nabi berdakwah kemudian nabi itu ditentang oleh orang-orang kafir ya dak khususnya kafir kures jelas ya kemudian ditanya apa ya rasulullah apa karena engkau meminta uang sehingga mereka menentang engkau mengancam engkau oh tidak kan jauhnya gitu ya pertanyaan berikutnya Ataukah ada pada mereka ilmu Tentang yang goeb Lalu mereka menulis padanya Apa yang mereka tetapkan Alias begini maksudnya. Apakah mereka orang-orang kafir itu Juga mempunyai Pemahaman tentang Alam-alam goeb Akhirat Surga, neraka Apakah mereka faham tentang itu Ya Kemudian mereka setelah faham Kalau mereka faham Ternyata mereka tidak beriman. Padahal kan tidak maksudnya ya. Jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Pertanyaan ingkar maksudnya ya, bersifat ingkar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketahuilah bahwasanya orang-orang kafir itu tidak punya ilmu tentang masalah ghaib yaitu masalah akhirat. Karena itu mereka tidak beriman." Andai kata mereka tahu hukuman, siksa neraka, bagi yang apa? mengingkari, ajakanmu oh, pasti mereka akan masuk masuk Islam. Berubah mereka belum pernah melihat neraka, maka mereka menentang engkau. Itu maksudnya. Ya, Jangankan orang kafir ya. Kita saja biasanya terhadap ancaman Allah. Karena kita ini, keimanan kita tipis. Kadang-kadang kita ini, lupa bahkan berani bermaksiat kepada Allah. Betul enggak, Pak? Betul, Bu. Iya. Betul ini. Kenapa? Karena belum pernah ditampakkan oleh Allah siksa yang nyata. Tapi coba, siksa Allah yang nyata walaupun kecil skalanya semisal adanya gempa bumi. Wah, pasti orang yang dekat-dekat situ langsung rajin salat. Iya, Pak. Betul itu, oh, mohon pada Allah nangis nangis. Tidak <tuh> ada yang, ya itulah. Kita aja kemarin gempa bumi di Simosari ini. banyak yang istighfar. Stop dulu Allah, stop dulu stop dulu latif, stop dulu Ya dah, tak gempa. Gempa banyak hilang, lupa kan? Lupa kan? Iya, yang kemol ya kemol, yang ini dan ini dan itu, yang rasa-rasa dia ya tetap rasa-rasanya kan gitu kan, yang hutang tidak mau nyawur ya tetap hutangnya nggak mau nyawur ya, yang nakal ngentet ya tetap ngentet. Tapi misalnya loh ini ya, misalnya ini begitu mau ngentet mau ngentet ini ya, uang di pasar mau di ngentet tiba-tiba gempa wah, blablabla blablabla, bla, bla. takut yallah, yallah, yallah, astagal, astagal. Gak ya allah ya allah ya allah, nggak jadi kan, ngentet. Ya almenti itu nggak jadi. Ya, tapi begitu selesai. Jadi tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah tidak terjadi gempa. Setengah jam lagi al-qanitu. Abdul uangnya yang tidak halal. Itulah manusia, ya. Itu orang Islam pada gimana dengan orang kafir? Itu maksudnya. Jelas ya? Saya lanjutkan. Fas bil hukmi rabbika wa la takum ka sahibil huti id nadaw Maka bersabarlah kamu wahai Nabi Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah kamu seperti orang yaitu Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Ini begini Nabi Muhammad disuruh atau diperintahkan untuk sabar menghadapi caci maki dari orang-orang kafir Quraisy, tentangan dan tentangan. Tentangan dan tantangan dari orang-orang kafir Quraisy itu Nabi Muhammad dimohon untuk sabar, juga terhadap tantangan bagi dirinya sendiri harap sabar begitu. Ya apa sabarnya? Jangan sampai engkau meninggalkan dakwamu ya Rasulullah seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Yunus Alisalam. Coba ingat ini ya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah jangan sampai ya Rasulullah ya Nabi Muhammad Engkau meninggalkan tugas dakwamu. Untuk menyebarkan agama itu. Agama jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai lelah. Seperti yang pernah dilakukan oleh seorang nabi. Namanya Nabi Yunus alaihissalam. Ceritanya gini ringkasnya. Nabi Yunus itu diutus oleh Allah. Untuk berdakwah kepada suatu kaum. Yaitu di daerah Ninawa di daerah Ninawa, ya, nah, itu satu daerah. daerah. Wah ini kaumnya Ninawa ini kaum yang keras kepala. Nabi Yunus bertahun-tahun belum orang asing di situ, bertahun-tahun dari sekian banyak penduduk Ninawa itu, saya anggap Ninawa itu misalnya Simosari mm -hmm. itu misalnya, yeah. kan banyak kan orangnya ya. Ada Nabi Yunus di, di Uthos. Karena Nabi Yunus itu sebut saja orang Surabaya misalnya, ya orang asing, masuk di Sungkawasari kebetulan itu zaman dahulu kala ini ya, masih zamannya Kenaroh ini ya, bukan zaman sekarang sudah Islam semua. Zaman itu belum ada orang Islam. Nah dari sekian lama satu tahun dua tahun tiga tahun bertahun-tahun, Nabi Yunus hanya punya pengikut dua orang saja. ngajak ngaji nggak laku gak aku, gitu loh, ya Nabi Yunus Alisalla, wah bu ini bukan sekedar itu, diancam diini diintrogasi intimidasi segala macam sudah sampai Nabi Yunus itu nggak tahan dengan apa ancaman dengan segala macam itu nggak tahan Nabi Yunus, Nabi Yunus istiqoroh berdoa kepada Allah diperintahkan oleh Allah kau harus tetap di Ninawa. jangan sampai pergi kemana-mana. Sekali Dua kali tidak tahan Mohon pada Allah Tetap saja jawaban Allah Engkau tidak boleh keluar dari Ninawa Padahal ini masyarakatnya ini Waduh Kalau tengkar itu bawa caro Bawa perang Bawa ini lingges, bawah es, pokoknya Menakutkan sudah ya Kasar masyarakatnya Akhirnya yang ketika yang ketiga kali Nabi Yunus tidak tahan. Nabi Yunus lari. Nabi Yunus marah kepada kaum Ninawa. Dan mohon. Ya Allah saya sudah tidak tahan dengan kaum Ninawa. Hancurkan saja. Pusing saya yang urusinya. Tidak ya. tahan saya. Nabi, Nabi Yunus murka. Dan bermohon kepada Allah SWT. Langsung Nabi Yunus. Lari kebetulan di suatu saat Beliau melihat Sebuah kapal ya Sebuah kapal Yang akan berangkat berlayar Tiba-tiba Nabi Yunus Ikut di Jadi awak kapal tersebut Ya naik Sudah berangkat Nabi Yunus berangkat Begitu Nabi Yunus berangkat Adi Salam, Ini masyarakat Ninawa Ketakutan Kenapa ketakutan karena tiba-tiba begitu ditinggal Nabi Yunus itu langit menjadi gelap angin terus berkitar-kitar menjadikan hampir terjadi bencana dan badai tanda-tanda semacam itu sudah sangat kentara sekali, maka orang-orang Ninawa mengatakan, ya Allah sekarang aku baru yakin kalau Yunus adalah seorang Nabi maka dicarilah Nabi Yunus oleh mereka, dicari-dicari cari, tidak ketemu, karena Nabi Yunus sudah naik kapal. Nah, di tengah perjalanan, ini orang-orang akhirnya tobat kepada Allah. Orang Ninawa tobat kepada Allah. Sedangkan Nabi Yunus sedang berada di tengah lautan. Di tengah lautan, Allah SWT kirim badai. Ya? Kirim badai. Badainya menerjang terjang terhadap kapal yang ditunggangi oleh Nabi Yunus AS. Maka seisi Awak kapal itu berempok wah ini harus ada yang dikurangi ini. beberapa barang dibuang-buang akhirnya tinggal satu ini ini harus ada orang yang dikurangi maka diadakanlah uh, apa ya undian semacam itu ya semacam undian ya nggak tahu caranya mungkin pakai kertas ini ditulis namanya yang muncul namanya ini akan kita buang dikopiok diambil dek pertama keluar Yunus eh sedangkan awak awak kapal ini mengatakan wah ini orang asing ini kelihatannya orang baik ini, kelihatannya orang baik ini. Jangan dialah kita undi lagi, begitu dimasukkan lagi namanya, dikopi-ukopi, diambil kedua kali yang keluar namanya Yunus. Ya kata orang-orang sungkan kita ini. Ini kan ulama kasarnya gitu ini nabi ini ya orang baik. Ya sih waktu itu belum mereka belum tahu seorang nabi misalnya. Wah ini orang soleh ini jangan ini dikembalikan namanya yang ketiga kali subhanallah diangkat lagi dikopiah keluar namanya Yunus Nabi Yunus alisala tanpa diperintah Nabi Yunus langsung yakin pasti ini adalah perintah Allah agar aku keluar dari sini maka beliau loncat ke laut di tengah laut begitu loncat langsung ada ikan besar namanya ikan nun namanya ikan Nun ya kalau bahasa Indonesia-nya ikan paus makanya itu ayatnya nun Wal wakalami bahwa ya yes, suruh nun namanya paham ya ini sebagai ulama mengatakan adalah ikan paus ditelan ya sudah ada beberapa riad yang saya fahami saja ada riwayat tiga hari beliau berada di mana di perut. Tapi ada riwayat mengatakan 40 hari. Namanya riwayat ya. Jadi, riwayatnya Rabu terdahulu. Sudah. Nah tak di dalam Perut lah, ikan nun itu Atau ikan paus itu. Beliau berdoa. La ilaha illa Anta subhanaka Inni kuntu minal Loli Artinya la ilaha illa Anta tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka Masuki Engkau, ini sesungguhnya aku ini minakaulimi termasuk orang yang berbuat dosa karena tidak dapat izin keluar dari kaum Ninawa, tapi nekat Nabi Yunus ini keluar dari kaum Ninawa. Jelas ya, nah, ini namanya apa namanya pelanggaran dari pelanggaran dari Nabi Yunus ya, alisalam. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala diampuni, karena apa? Karena sudah berdoa mohon ampun yaitu dengan kalimat ta'yibak. La ilaha ilaha anta subhanaka inni kuntu minal. Ya Dengan berkat doa itu Nabi Yunus diampuni. Kemudian subhanallah menurut riwayat. Setelah diampuni oleh sang ikan nun alias sang ikan paus itu. Dilemparkanlah Nabi Yunus. Riwayatnya lagi Beberapa riwayat dilemparkan Sampai beliau terjengkal Di sebuah pantai Kepulauan Ternyata kepulauan itu Tembus dengan orang-orang Ninawa Jadi tidak pergi kemana-mana Balik Balik apa katanya orang Jawa Balik kuncing ya Katanya orang Jawa Balik ke situ lagi Yang subhanallah Allah menjadikan orang Ninawa justru bertobat Menjadi orang baik Nabi Yunus begitu masuk ke kampung Ninawa diperintahkan oleh Allah sudah melihat perubahan bahwa orang-orang di situ sudah banyak masuk Islam bersyahadat kepada Allah swt. Batallah itu ceritanya Nabi Yunus. Tapi kan pernah putus asa. Sedangkan Nabi Muhammad tak boleh jangan tinggalkan umatmu, jangan lari dari dakwah maksudnya begitu. Jelas ya. Ini peringatan dari Allah. Ayo laula an tadaraka hu nikmatum mir rabbih lanubidafil arai wa Kalau sekiranya iya Nabi Yunus tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, yaitu diampuni. Benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Andai kata Nabi Yunus tidak diampuni oleh Allah, andai kata Nabi Yunus tidak memohon ampun kepada Allah, dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz kemudian nabi yunus tidak diampuni oleh Allah pasti dia akan dilempar oleh paus itu ya oleh ikan nun atau paus itu ke suatu tempat yang tandus yang nabi yunus menjadi tidak terhormat lagi tapi karena oleh Allah SWT ya diampuni Berkat doanya dan dikembalikan lagi ke kaum Ninawa. Sedangkan kaum Ninawa sudah pada masuk Islam. Maka Nabi Yunus menjadi orang terhormat. Baik khususnya di hadapan Allah Subhanahu SWT. Dan juga di depan masyarakat kaum Ninawa. Itu maksudnya ayat ini. Fashtabahu Rabbu faja'alahu minas salihin. <-tun> lalu Tuhannya memilihnya, memilih Nabi Yunus dan menjadikan termasuk orang-orang yang saleh yaitu seorang nabi ya yang luar biasa. Bahkan sampai cerita beliau, biografinya ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan termasuk nabi yang wajib diimani oleh umat Islam. Berapa nabi? 25 nabi. Gila ya? Sedangkan jumlah nabi itu banyak. Dan jumlah Rasul, kini kalau jumlah Nabi itu ribuan, kalau jumlah Rasul itu ratusan Ya, sedangkan yang wajib Diimani oleh Mati Islam, dikenal adalah 25, kenapa kok 25? Karena 25 ini Disebutkan di dalam Al-Quran Siapa itu? Adam, Idris, Nuhud, Saleh dan seterusnya sampai 25 yang dihafalkan oleh kita Semua, ya, itu harus Diafalkan, karena itu Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya anak kecil Ya Ya kalau diajarin nyanyi, ya ada apa-apa saya nyanyi bintang kecil, ya boleh. Ya balonku ada lima juga boleh, tapi jangan lupa diajari nama-nama para Nabi. Ya carikan lagu-lagu sekarang banyak lagu anak-anak, bukan lagu-lagu lagu cuman umum saja. Carikan banyak kasih-kasihnya lagu anak-anak. Biar apa nama-nama sebab Nabi, karena memang wajib tahu mati Islam itu, faham? Ya itu. Saya lanjutkan. Wa iyyaka dunya dinakafaru la yuzliku nakabi abzarihim lama semayudikro wa yakuluna innahu lamajumu. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Begini pandangan mereka itu maksudnya di sini adalah aib. Hai itu mata ya nah, itu sebenarnya di Jawa juga ada kalau zaman dahulu kala ini ya yang setua-tua bapak-bapak ini kalau bicara sama anaknya anaknya mesti punya rezeki apa gitu. Syukur orang pengeran timbangannya kena motor ya dah daripada kena mata karena denger bapak-bapak yang tua-tua ini ya zaman dahulu kala kan gitu kalau ada sesuatu yang bagus Bilang saja Masya Allah, Alhamdulillah. Biar tidak kena mata. Apa maksudnya mata itu? Ya memang Allah memiliki makhluk yang dimasukkan. Artinya kekuatan mata yang dimasukkan dalam diri beberapa orang. Ya, orang tertentu. Atau gampangnya keyakinan orang Jawa ini. Kalau ada koceng, laki-laki belang telon. Apa belang telon itu? Tiga warna. Apa biasanya? Kuning putih dan hitam. Seekor kucing warnanya tiga Tiga belang. belang telon ya. Itu kalau laki-laki, itu matanya kuat itu. Iya enggak? Itu keyakinan dan itu nyata itu. Banyak yang mengetahui. Misalnya begini, kalau ini kucing yang belang telon, tiga warna itu, melihat cecak di dinding situ, terus dia dilihat terus. Tiba-tiba cecak itu akan jatuh terus dimakan. Namanya kena matanya kucing. Memang ada. Di Arab pun demikian. Zaman dahulu di zaman Nabi itu ada namanya Ain bahkan ada hati-hati doa min aynen lama. Kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan, dilindungi dari aynen lama, apa lama mata yang merusak Itu ada. Bahkan konon ada di zaman dahulu kala. Seingat saya di Yaman zaman dahulu kala ada seorang raja Yaman di zaman dahulu kala itu ingin membuat terowongan dari gunung, jadi gunung itu akan dihancurkan jadikan terowongan semacam itu jalan lah itu. karena gunung diaman ini dari batu-batu yang besar, maka tidak mampu pakai bego, tidak mampu pakai apa namanya palu, tidak mampu pakai alat ter, mampu. sepenolong ada orang yang usul kepada rajanya ini, zaman dahulu kala ini yang pernah saya baca, katanya raja kita akan punya ada di satu negeri atau satu tempat. Kota itu kan ada seorang wanita... ...yang punya mata. Punya air, punya mata. Biar kuat sekali matanya. Oh ya baik, saya punya ide. Intinya demikian, ringkas cerita... ...gonong itu yang mau dihancurkan itu... ...dihias. Yang sedemikian indah. Dihias yang sedemikian indah. Nah, akhirnya setelah selesai dihias... ...maka si nenek yang punya mata... ...tadi itu ya. Diundang, begitu sampai di depan apa gunung sudah dihias maka wajahnya nenek ini ditampakkan dan suruh melihat gunung begitu melihat gunung tersebut meledak gunung tersebut ya, sudah selesai pekerjaan rajanya selesai meledak gunung tersebut karena kena matanya sabah si nenek ini ya itu demikian banyak riwayat-riwayat semacam itu banyak ya tapi itulah namanya Ain absharihim lah Nabi Muhammad saw oleh sebagian orang-orang kafir itu akan di apa dikenakan mata itu maksudnya biar hancur Nabi Muhammad itu tapi subhanallah Allah yang menjaga apa namanya keselamatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi tidak mempan itu matanya siapa saja tidak mempan ya jadi mata itu ada dua ya kena mata itu ada dua kena mata karena orang itu baik punya mata diberi mata kekuatan tapi juga ada kalanya mata itu karena jahat ya tidak tahu seperti kekuatan sakti itu kan ada orang sakti itu karena orang baik orang soleh dibaca enggak mempan karena kesolehannya kan ada tapi ada juga penjahat ya yang tukang mabuk, tukang ini tukang biru segala macam itu tapi justru dia sakti ya tidak apa, apa Allah memberikan semacam itu orang kafir yang sakti pun ada ya orang Islam yang sakti juga ada di masalah itu lain bukan karena Islam dan Muslim sama dengan orang kaya, orang kafir yang kaya banyak ada, banyak bahkan lebih banyak kadang-kadang ya. Kalau di Indonesia lebih banyak daripada orang Islamnya. Ya, tapi orang Islam yang kaya ada tidak? Ya, deh sama aja. Jadi urusan kaya tidak ada batasan Islam dan apa? Islam dan nah, kafir kan itu. Sama juga kekuatan mata tidak ada istrinya Islam dan kafir. Yang penting ada orang punya mata kekuatan mata, ada orang yang tidak punya kekuatan. Mata. jelas ya karena itu kalau kita melihat sesuatu yang mentakjubkan maka kita mengucapkan Masya Allah Masya Allah ya baik lanjutannya tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata sesungguhnya iya yaitu Nabi Muhammad benar-benar orang gila ini tuduhan mereka bahawa Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam itu di zaman itu dikatakan gila katakan gila. Tapi oleh Allah biarkan sajalah ya. Rasulullah mau dikatakan apa terserah. Kamu dikatakan gila, kamu dikatakan bodoh, dikatakan ini itu. Kau usah direken yang ngata-ngatain gitu. Yang penting ku sampaikan sesuai dengan perintah Om. Allah. Karena itu ayat berikutnya ringkas wa ma huwa illa dzikrul alamin. Dan Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Jadi Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyampaikan wa ma'al rasuli illa al balagh tidaklah kewajiban atas seorang rasul itu kecuali menyampaikan firman-firman Allah, Allah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Ya, sedangkan Nabi Muhammad kalau berbicara sendiri yang berupa hadis itu sudah dijamin kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ayat la yang yaqulil hawa in huwa illa wahyun Wah, tidaklah Nabi kita Nabi Muhammad itu yang tiku berbicara Anil hawa Karena hawa nafsunya tidak In huwa illa wahyu yuha, Tetapi yang diucapkan itu Yang disartakan itu sejen, se Yang diucapkan itu Sebenarnya adalah Wahyun yuha Wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT Kepada beliau ya. Cuma saja selain Al-Qur uh, Jadi kalau Al-Quran Dengan hadis bedanya begini Kalau Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad selalu melewati malaikat Jibril itu namanya Al-Qur'an. Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad tapi melewati perantara malaikat Jibril itu adalah Al-Qur'an. Sedangkan hadis Nabi adalah firman Allah yang langsung tanpa perantara malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad berbentuk kefahaman beliau. Ya. Adapun untuk Al-Qur'an itu sudah ada penjagaan dari Allah. Ya Allah sendiri yang menjaga Al-Quran yang diturunkan melewati Malaikat Jibril itu dengan Firman-Nya, yaitu Inna nahnu nazzal nadzikro wa Inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami lah yang menjaga Al-Quran itu dan kami Allah pula yang akan menjaga selama-lamanya. Inna nahnu nazzal nadzikro wa Inna lahu lahafidzun. Inna nahnu. Sesungguhnya kami Allah. Nasalna zikrah yang menurunkan Al-Quran itu. Wa inna dan kami juga. Lahu kepada Al-Quran itulah hafidun. Yang akan menjaga keaslian kemurniannya. Karena itu Al-Quran tidak bakalan berubah selama lamanya. Jelas ya? Kalau hadis tidak ada jaminan. Atas perubahan-perubahan. Tapi kalau Al-Quran sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu SWT. Perangkali Bapak-Bapak itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada barokahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil. Apa yang sudah disampaikan tadi Allahumma. Amin. Hadha walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.